Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Sukiarto ingin mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada kedua mempelai. Semoga menjadi bahagia untuk dunia dan akhirat. Punya anak cucu yang banyak, banyak riski dan berkah selalu untuk pasangan yoga dan atrina. Assalamualaikum. Rita Sukiarto. Selamat datang. Selamat datang Udah hadir buat di sini. Bunda Rita. Spesial untuk Binuang. Spesial untuk Banjarmasin. Spesial untuk Kalimantan Selatan yang baik hati semuanya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Diberikan tepukkan tangan dong. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Uh, Neo. Iya. Eh. Uh, Барита Subhanallah. Субхан Аллах. Аллахамбуллах. Аллахамбуллах. Иаааа. са Кадан сама-сама миринг Kadang kita sama-sama miring ke kanan, uh. dan sekarang Jeng Rita Sugiharto lagi bolos yang ada di sana. Ya, terima kasih, terima kasih. Oke. Okay. Belum ada tandingannya. Belum ada tandingannya ya. Belum ada duanya. Belum ada regenerasi Meskipun masih uh -uh. ABG banget, oh. yang semakin cantik Rita Sugiharto. Yeay. Terima kasih. Jeng Rita, kita persilahkan Monggo. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya Binuang? Ini dihadir dari mana saja? Dari mana saja Binuang? Yang di atas sana datang dari mana? Sebelah kanan saya dari kandangan Dari Banjarmasinnya mana? Tuh! Ah? Oke, okay. pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Ciut... ...yang telah mengundang saya untuk masyarakat BINUANG. Juga terima kasih Bang Haji Ijai dan keluarga besarnya... Juga terima kasih kepada Bang Haji Diduk yang telah mengundang saya. Sehingga malam hari ini saya bisa berkangen-kangenan kepada penggemar saya di Pinua. Sukses ya, Shay? Sukses ya, Shay? Langsung mau minta lagu apa? Ya. Di di Binuang ini sedang musim apa ya? Apa sayang? <tuk menikmati> ya, nanti aku bawain semua satu-satu. Sebelum oleh-oleh saya akan coba sebuah lagu. Kenapa? Dua kursi. Syaratnya kita joget semuanya. Setuju? saya tahu warga Binuang ini pinter nyanyi semuanya ada yang mau ikut akademi? pasti nanti Rita Sugiharto kasih buat warga Binuang 200 nilainya biar tahu ya saya malam hari ini libur saya minta tolong sama Indusiar saya mau datang menghibur keluarga besar dan masyarakat Binuang tepuk tangan dong Чуваш два курсиня, менди, мена. ла La la la la la ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла la la la la <laughs> Gak usah pakai musik dulu, kalau hanya kopi yang kusuguhkan, pinter-pinter semuanya ya Beno. Dua kursi, nadanya betul, nadanya betul. ...masinya malam hari ini yang begitu komplek...